sudah memuji nama Tuhan dan saudara dan saya merindukan untuk cemerlang sebagai mas murni Tetapi kita kerap kali tidak menyadari saudara Apa yang saudara dan saya suka itu pasti Tuhan suka enggak? Belum tentu tak? Kan? Sebaliknya apa yang Tuhan suka saudara suka enggak? Hah? Belum tentu Loh katanya tadi mau menyenangkan hatinya Tuhan. Loh, kalau menyenangkan hatinya Tuhan, harusnya kalau yang Tuhan suka harusnya kamu? Harusnya gitu toh. Betul tak? Nah kok kamu bilang belum tentu? Loh itu berarti kan kamu, kamu nyanyi lagi, nyanyi bener kan? Tidak. Loh kalau nyanyi bener itu ya konsekuen. Saudara dan saya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Betul? Jadi yang Tuhan suka harusnya kamu suka, lah itu konsekuen. Tapi kalau Tuhan suka kamu belum tentu lo lah itu udah nyenengi, mau nyenengin awakmu, dewe itu namanya. Nah kita belajar apa yang Tuhan suka. Sebab ternyata sampai sekarang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kita ini hanya Membangun Bangunan Yang kita akan tempati Itu bukan emas Tetapi ternyata Kayu dan jerami Karena kita tidak menyadari Bahwa apa yang Kita suka Itu ternyata Belum tentu Tuhan suka Tetapi yang Tuhan mau Apa yang Tuhan suka itu saudara dan saya lakukan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ. Dan murid-muridnya juga tidak... Mereka naik ke perahu-perahu itu... Lalu berangkat ke Kapernaum... Untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus... Di seberang laut itu... Mereka berkata kepadanya... Rabi... Bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka... Aku berkata kepadamu... Sesungguhnya... Kamu mencari aku... Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Nah saudara Ternyata apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini menjadi kenyataan di dalam hidup kekristianan kita. Kita ini terus terang ikut Tuhan Yesus karena kita cinta Tuhan atau karena kita butuh Tuhan. Ayo jujur saja. Nah, saudara yang sekarang ini menjadi pengikut Yesus sampai sekarang loh, sampai sekarang maksud saya. Karena saudara itu butuh dia atau cinta dia. Ayo. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang butuh, ada yang bilang dua buah, buah Nah, saudara, kalau saudara itu cinta seseorang yang di pikiran saudara itu mau menyenangkan orang itu enggak? Jelas dong? Oh? Mau menyenangkan orang itu enggak? Nah, Bagaimana menyenangkan orang itu? Berarti memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang disukai, apa yang disenangi. Betul? Nah. Ya, rah? itu kalau cinta lah. Tapi kalau Betul. butuh, yang kamu pikirkan orang itu atau kamu sendiri? Diri sendiri. Nah, sekarang saya tanya. Kamu ikut Yesus sekarang ini, cinta atau butuh? Hah? Ya, oke okay lah. Dua-dua mestine, mestine cuma banyak mana, nah wes gitu hei banyak mana, banyak butui lo, kenapa? Kamu banyak mikirkan keperluannya Yesus senengnya Yesus atau keperluanmu, nah sekarang kelihatan loh bahwa kamu butuh loh, bukan cinta loh, yo cinta pak 10% tapi butui 90% nah Saudara, kira-kira kalau saudara kayak Yesus Saudara menginjil, saudara membuat mujijat Saudara memberkati roti Terus kemudian rotinya itu dimakan orang banyak Terus kemudian banyak orang yang ikut saudara ribuan Ini yang ikut Tuhan Yesus ribuan Kamu seneng gak? Jujur, Seneng gak? Seneng Ya tau kamu seneng gak? Ternyata Tuhan Yesus seneng gak? Hah? Loh, kamu pasti mbak tanda Tuhan Yesus senang tidak? Tidak ya. Karena Tuhan Yesus ngomong gini Kamu ini sebetulnya cari aku Bukan Karena kamu ini Melihat tanda Tetapi karena kamu Makan roti, sabgan sampai Sebabnya apa saudara? Tuhan Yesus itu tahu Orang ini cari Yesus Yesus itu perkataannya dapat menghibur, dapat menguatkan Setelah itu, dia tidak usah kerja Kalau waktu makan dikasih Jadi enak tidak? Ikut Yesus enak. Makanya kamu ikut Makanya banyak orang Kristen Tidak mau berjuang, tidak mau usaha Oh Ikut Yesus Enak Kenapa? Dijamin segala-galanya Lalu apa? Berkelimpahan. Hmm. Sehingga ternyata orang Kristen jadi pemalas. Jadi batu sandungan. Maka dari itu Saudara, kita harus perhatikan apa yang Tuhan itu suka. Yang Tuhan suka, Saudara dan saya bekerja untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan mengatakan apa yang kamu lakukan. Kerjakan pekerjaan yang sampai kepada hidup yang kekal. Berarti pekerjaanmu itu tidak terbakar. ya dong? Dan saudara perhatikan. Kita nanti sampai ke surga. Kita punya rumah gak? Ya, Hah? Punya. punya rumah tau? Ya. Punya. Tapi rumahnya itu semua bahannya dikumpulkan dilaksanakan pembangunan itu selama saudara di sini atau nanti kalau sudah saudara pulang. Nah perhatikan rumahmu di surga itu dibangun sementara saudara di sini berarti kalau nanti kamu sudah mati pembangunannya berhenti tidak lah. berhenti perhatikan sebab allah ta'ala berkata Setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Perbuatannya di mana? Oh. Di dunia. Makanya kalau orang sudah mati bisa direparasi enggak? Enggak bisa. Makanya kalau saudara berdoa untuk orang mati bisa ngubah enggak? Ya, enggak, bisa. enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Alkitab sudah berkata, setiap orang dibalas menurut Perbuatannya selama di dunia ini. Jadi kalau sudah mati tidak bisa diubah karena sudah dalam dunia kekekalan. Nah kita perhatikan. Saya tanya saudara, saudara bangun di sana kepengennya pakai apa? Mas toh? Tadi nyanyi kan mas. Pengennya mas, permata gitu doh. Tapi perhatikan. Yang diartikan pembangunan itu emas, itu apa? Supaya saudara dan saya nanti tahu oh, Sementara ini yang kamu kerjakan, yang kamu kumpulkan Itu emas gerami atau kayu atau bermakan Supaya ya. jangan sampai terlambat Nah ada seorang hamba Tuhan, dia kerja habis-habisan Dia kerja kiat luar biasa ini hamba Tuhan ini sampai sekarang masih hidup. Dia baru ketemu dengan saya. Dia berdoa banyak, dia bekerja banyak, dia menyampaikan firman banyak, dia melayani banyak, tetapi balesannya orang-orang itu malah mencemooh dia, menggosipkan dia, malah ngomongin dia, malah mengecewakan dia. Akhirnya hamba Tuhan ini stres, sakit. Lalu di dalam kesakitan itu dia ngomel sama Tuhan. Nah, Tuhan, aku ini kerja setengah mati kayak begini kok dua alesannya orang kayak gitu. Lalu Tuhan tuh tanya, Yang kamu kehendaki yang mana? Orang itu kamu doakan langsung sembuh, Lalu orang itu ngucap syukur kepadamu, lihat mujizat, kamu tolong, lalu berterima kasih. Yang mana yang kamu ingin? Ya begitu lah, Tuhan Oh aku sudah kerja setengah mati kok tidak ada hasilnya Tuhan bilang Kalau hasilnya banyak Contohnya lihat di dalam Yohanes 6 Semua orang aku membuat mucijat Semua orang cari aku Tapi Yesus berkata apa? Mereka mencari hanya karena roti Itu orang-orang yang ikut Yesus yang karena roti ini Itu hasil itu kayu atau mas? Nah, kayu Tuhan berkata Buktinya Orang-orang itu ribuan Datang kepada Yesus Lalu mereka berkata Hosana, Hosana, Hosana Betul? Tapi pada waktu Yesus Di atas kayu salib Pada waktu Yesus Mengangkat salib di tengah jalan Orang yang bilang Hosana, Hosana Orang Lazarus yang dibangkitkan Dari orang mati Petrus, Yohanes di mana mereka? Lari semua itu? mengangkat salibnya Yesus apa? Simon itu Muridnya Yesus apa bukan? Bukan Udara tahu? Yang Murunkan Yesus dari atas kayu salib Siapa? Yusuf Yusuf itu terang-terangan muridnya Yesus apa bukan? Bukan Yang memberi Minyak-minyak rempah-rempah Muridnya Tuhan pada, bukan. Metodeus. Yesus tanya, di mana orang yang sudah menerima mujizat itu? Di mana orang yang berteriak-teriak usana-usana? Oh oh Tuhan berkata, itu semua kayu. Yang apabila masuk di dalam api pencobaan, gugur. Kalau emas. Masuk dalam api pencobaan tidak gugur bahkan lebih murni betul. Nah sementara ini yang saudara sukai itu ternyata yang kamu angen-angenkan itu emas atau kayu. Sekarang ini emas atau kayu Kayu dah. Eh? Sebabnya apa? Kalau kamu berdoa untuk keluarga hasilnya kok mana mana? hasil ni kok malah kebalikan, loh kamu kecewa dah. Ayo jujur. kecewa tak? Lah kalau kecewa itu malah sebetulnya yang kamu doakan itu hasilnya emas atau kayu. Nah, saya bingung sekarang. Kalau kamu berdoa, kamu ngomong, kamu kamu omongin orang itu langsung nurut seperti pengikut-pengikut Yesus yang ribuan ini, itu ka? Tapi kalau kamu omongin Kamu berdoa Malah ditolak itu Yesus ngomong apa? Coba, coba Coba lihat di dalam Matius 5 Saudara itu orang lupa terus kok baca Alkitab Yang diinget-inget yang enak Ya jadi saudara gak ngenal Yesus Matius 5 Ayat 11 dan 12 Berbahagialah kamu Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu lo jadi kalau kamu sudah nuruti Tuhan sudah benar-benar berdoa Lalu dihina, diejek Kamu orang Kristen kok gitu Kamu kok gini Hasilnya seolah-olah tidak ada Itu sebetulnya kamu Harus bersuka cita tidak? Ya. Tapi kenyataannya kecewa. tidak? Jadi ternyata Kalau kamu itu malah Harusnya nyimpen emas Tapi ternyata jadi Kayu Karena kepinginmu Kayu Kenapa saudara? Karena saudara sepinginnya itu hasilnya cepat-cepat kelihatan. Ngerti? Tapi kalau emas itu di surga, di tempat kekal, itu kelihatan mana? Nah justru itu yang emas. Jadi mulai hari ini, kalau kamu berdoa untuk suamimu, tapi malah hasilnya malah enggak karuan-karuan. Doain sungguh-sungguh loh. Jangan doanya. Terus biar bikin dakar karuan Tuhan, loh jangan gitu Kamu berdoa sungguh-sungguh, kamu tangisi suamimu atau anakmu sungguh-sungguh. Malah hasil kebalikan yang kamu lihat. Kamu harusnya bilang apa? Puji Tuhan lah ini mat. ngerti tidak maksud saya? Sebab kamu itu percaya iman itu percayakan sesuatu yang kelihatan, tondak lah lah kamu kepinginnya berdoa langsung kayak kesaksiannya Ivana tadi perhatikan ini kesaksian Ivana ini kamu perhatikan dan apa yang saya khotbahkan ini kamu perhatikan ini tidak bertentangan hati-hati perhatiin yang disaksikan Ivana tadi dia berdoa atau dia melakukan perintah Yesus hmm, beda kalau yang saya doakan, anu yang saya beritakan ini, Saudara berdoa. Belum diperintah Yesus. Saudara berdoa karena kamu terbeban oleh suamimu, oleh anakmu, oleh saudaramu, oleh orang yang kamu kasih, kamu doa. Tetapi ternyata, bahasannya ternyata hasil yang kamu lihat itu mengecewakan. Itu Mas. Tapi kalau Ivana ini tadi bersaksi, perhatikan. Dia dengar firman dulu. Kamu pergi ke sana berdoa. Jadi, ngeri, ngeri, ngeri. Lain toh. Kalau Ivana yang saksi tadi semuanya jadi karena firman. Tapi kalau kamu berdoa, hasilnya malah kebalikan daripada yang kamu lihat, itu malah Ngerti? Nah, Jangan bingung. Ini secara bedanya. Nah, kenapa? Karena, karena kalau Tuhan sudah berfirman, itu bukan kamu. Tetapi dia pribadi mau segera melaksanakan hal itu. Tetapi kalau saudara dan saya yang berdoa karena belas kasihan, Allah akan melaksanakan. Tetapi Allah pun mau memberkati saudara. Nah, ngerti, ngerti. Sebab apa? Sebab hal yang pertama yang saudara lakukan. Saudara tergerak, saudara berdoa. Itu adalah yang dinamakan, yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa untuk manusia. Yesus Mau mati untuk manusia Tapi balasan manusia apa? Menyalitkan dia Menyakiti dia Menghina dia Meludahi dia Dan Yesus berkata Justru itu emas Kenapa? Karena Yesus berkata Kalau aku nanti mati Aku akan menarik semua Isi dunia ini datang kepadaku Ngerti? Maka dari itu ini pelajaran kuncinya. Kita ini mau dibentuk oleh Allah. Nyanyian tadi, aku mau menyenangkan bentuk hatiku. Kita bukan mencari hasil di dunia saja. Tapi kita mencari hasil di surga dan di dunia. Jangan bodoh. Ada yang bilang, aku tidak mau hasil di dunia. Aku cuma hasil di surga. Saya bilang, silakan. Saya tidak mau. Saya mau surga dan Dunia Tetapi harus hati-hati Karena Kita ini berjalan Di dalam iman Sebab firman Yesus berkata Bagaimana? Cari dulu kerajaan surga Serta kebenarannya Maka Semuanya akan ditambahkan no. Jadi di surga Dan dunia Makanya saya dua-dua menikmati, -dua Tapi perhatikan, harus mata rohani dan telinga rohanimu tidak terpengaruh oleh apa yang ada di dunia. Ini yang sulit, saudara. Kita cari kerajaan surga serta kebenarannya, kita dapat upah di surga besar, tetapi di sodenya nanti ditambahkan jadi kita kalau mengambil perhatikan seperti yang Ivana tadi katakan ini benar dia kalau sudah berdoa nggak perlu dicek bagaimana ya hasilnya nah, tapi saudara kepinginnya kalau, kalau sudah berdoa kepingin lihat hasilnya pengen kalau sudah berhasil baru hati nih lagu itu kayu apa mas kayu nah, ya makannya Karena ya, nah. Kita jangan lihat hasil sebab iman itu tidak kelihatan. Percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan akan menjadi satu kenyataan. Makanya saya terus terang, kalau saya sudah berdoa, saya tidak peduli hasilnya. Tidak peduli saya. Apapun, apapun. Saya datang ke rumah sakit, diundang oleh dokter. Dokter ini bilang gini, Pak Yusak tolong doakan ibu saya. Ibu saya ini keadaannya sudah gawat. Di di rumah sakit, dokter spesialis Teman-teman bilang begini Ini cuma tinggal malam ini mamahmu ini hidup Sudah dirawat Ditungguin, semua family panggil Karena malam ini nanti mau berangkat Nah, saya diundang Saya bilang, ada pak, mamah ini keadaan digawat pak Lah terus kamu mau apa Semua family sudah kumpul Kita sudah siap, tapi pak Kita melihat mamah itu sasian wong mau mati kok gelisah Runtak terus Sampai perlu diikat sama tempat hidup. Kan kasihan pak. Padahal dokter bilang jaringan otaknya sudah kacau, malam ini mati. Tapi matinya kayak gini ini masuk surga atau neraka, pak? Ini dokter Kristen loh. Kira-kira kalau orang mau mati gelisah kayak gitu itu menuju mana Neraka. Ya neraka. Um. Surga itu enak tuh Jadi ini, manggil saya untuk apa? Pak, tolong pak. Tidak mati, ya mati, dengan cepat. Tapi ya jangan gelisah gitu. Nah, aku udah jundang orang gitu itu paling senang. Sebabnya apa? Paling cepat. Wong nganter ke surga itu paling gampang. Paling enak. Hasilnya kekal, betul? Iya kan? Okay, Pok dewake mati langsung masuk ke surga kan kekal. Mas, padahal orang ini kepengin hidup. Hasilnya okay. mati. Nah, itu Mas. Saya datang sama anak saya. Waduh, ini mak ini keroncalan terus. Guna saya berdoanya cuma begini, Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakukan ini? Tuhan bilang bebaskan dia. Wah, pikiran saya, kalau bilang bebaskan, patuahin langsung gen. Setak, langsung saya datang. Bebas Tuhan. Waktu saya tutup mata, saya bilang Tuhan Yesus, aku mau bertindak dalam namaMu. Tuhan ngomong, bebaskan dari kuasa gelap. Loh? Beda ini. Beda sama pikiranku. Tak pikir, bebaskan terus mati. Oh, ada ikatan Tuhan. Ya, nah, terus aku bilang, Dalam nama Tuhan Yesus setan, aku beritahu kamu ya, ini perintah raja loh. Aku, bilang, aku cuma melakukan menyambung lidah. Dalam nama Yesus, lepaskan orang tua ini. Bebas. Amin. Waktu saya amin, mata saya buka, gerakannya dua kali lipat. Brontaknya dua ya, kali lipat sampai pakaiannya semebar. Langsung amin, keluarganya semua kan melotot semua lihat saya. Wong lihat maek gitu. Loh kok tambah? Enggak karuan-karuan. Itu mata kakinya. Ya, ayo saya <laughs> tanyain. Hah? Mata kakinya. Ma. Waktu saya buka mata saya lalu mereka itu kerondalan banyak, anak-anaknya sama cucu-nya melotot lihat. Saya Pincak. Ada apa? Loh kok tada kayak gitu. fitru? Lalu saya bilang, Ya tidak apa Ya tidak apa, apa saya bilang Loh, Lu. lupa? Sudah? Sudah. Lalu mereka bingung. Ini manggil hamba Tuhan, malah tidak karu-karu lah. Nah, Tapi saya tidak terpengaruh, saudara. Saya langsung bilang begini, Selesai? Ya sudah ya, tak pulang. Waktu saya diantar pulang sama dokter ini, semua mata tersuju Ma'e Pikir ini salah alamatnya Memanggil Amba Duhan ini salah Ini malah Ma'e telanjang gelap kan? Ini salah ini. Tapi saya tidak bosen saya keluar Nah, saya tidak tahu hasilnya sejarah Pulang sampai rumah Anak saya tanya Jadi, Papa, aku tambah keruntuan Aku bilang, Zen Kamu harus belajar dari kenyataan dan Fernand Tuhan, dapat nggak Pak? Ida. Kamu lihat nanti Tuhan akan membuat musikan. Oh gitu Pak? Ya. Pulang sampai rumah. Lusa ibu ini sama anaknya datang ke rumah saya. Lalu ibu ini, Pak Tasya terima kasih ya. Wah Tuhan tuh luar biasa. Aku bilang, dong ibu itu siapa? Kok terima kasih terima kasih tuh aku ngapain sama kamu? Kamu utang apa sama aku? Ini karena dia datangnya itu bukan anak sama dokter, anak perempuan, anak dokter laki. Jadi saya tak kenal. Jadi dia bilang, terima kasih pak. Ada apa? Lu, anak E bilang, lupa ini mama yang bok dua. Kita ke kemarin dulu doktor Romios yang yang malah malah keruncalan, malah sampai pakai ini semua berar ini dulu. Sembuh, aku bilang ini. Lu nanti saya sini kok pak? Loh lah, ada waktu itu kan tambah kerontalan, katanya malamnya mati ya. Terus dia bilang, lah ya, demikian Pak Yusa itu keluar pintu Mama ini kaya orang lepas dari tengkerman setan Lemur, Yusa tenang, terus semalam contoh tidurnya Pada waktu Pak Yusa mati di dalam kamar, polanya kaya, kaya begitu Demikian Pak Yusa bilang, tidak apa kita semua tanya tapi Pak Isha kok santai keluar kain Kita ya bilang, ini salah alamat ini Manggil kok malah enggak karu paruan Tapi demikian Anda keluar dari pintu Masuk mobil itu Mama itu kayak orang tidurnya Lalu besok pagi bangun diperiksa dokter Dokternya geleng-geleng ngambil alat Otaknya di scanning lagi Dokternya geleng-geleng Ini dalam waktu semalam saya sempurna kayak gini Dikasih apa? Ini langsung bisa iklan. Oh, terus saya bilang, "Mak, kamu sakit hati ya sama mantu-mantumu sama cucu-cucumu?" Iya. Bertobat Nanti kalau enggak kamu nanti di goa setan tambah parah. Iya ya, ya, Sebetulnya mak itu tadi malam sudah mati, tahu enggak? Ini kasih kesempatan oleh Tuhan berbuat baik dan berbuat. Terima kasih. Pulang. Sampai sekarang sehat. So, kita harus belajar, terima kasih. Betar. Karena kalau saudara dan saya tidak mengerti firman Tuhan, selama ini yang kita kumpulkan itu bukan emas, tapi kalau emas masuk dalam ujian api penderitaan, tahan. Itu Mas. Jadi saudara dan saya kalau berdoa untuk orang, jangan terpengaruh oleh apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Tetapi lakukan firman sebab Yesus berkata apa? Lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 46. Ini penting sekali saudara, sebab banyak orang membangun rumahnya di sana, itu dengan kayu dan jerami, bukan dengan emang. Tapi kalau engkau punya dasar yang kuat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 46, mengapa kamu berseru kepada ku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu rumah itu tidak dapat digoyahkan ini jadi kalau saudara dan saya mau mempunyai dasar yang kuat itu dasarnya adalah menjadi pelaku firman menjadi pelaku firman tidak terpengaruh oleh hasil yang kamu lihat dan dengar sementara di hadapanmu sementara kamu masih hidup tapi kamu percaya bahwa apa yang kamu doakan? Ya. ya dan amin. Hmm, itu itulah saudara. Itu mah. Supaya kenapa? Sebab kalau engkau tidak ditunjukin, supaya jangan sampai saudara dan saya jatuh ke dalam kesombongan. Oh, Karena Tuhan itu tahu. Tetapi jika lo kita menghadapi kesulitan, itu ujian api. Dan kamu tidak goyah, Itu mah. Jadi, kalau kamu melihat hasilnya jelek. Kamu harus bilang apa? Puji Tuhan. Mes emalang em emal. Lu kok tambah parah? Emasnya tambah murni. Karena digodoknya gotoknya tambah lama. Tapi saudara kepengen ini cepat dan kelihatan. Itu loh, loh. Kayu. Makanya kalau ada kesulitan, jangan khawatir. Nah, saudara tadi bersaksi tu, dia pergi ke mana tadi sumber kerantas tak lihat saya ngalang sebenarnya, bukan kabut malam saya sama Petro jam tuan dari Tegal ke Temanggung berangkat dari Tegal jam 9, sampai di Welery persis masuk ke daerah yang naik-naik ke atas gunung ke Wonosobo bukan kabut, mobil itu pada waktu siangnya diganti Lampunya sama cap-outnya Maksudnya supaya lebih terang Montire salah makan Jadi di tengah jalan Akini abis Jadi lampunya tambah lama tambah Lampunya besar mati Loh aku bilang Lampunya mati Lah akini abis Plakonnya gak bunuh Di tengah-tengah sawas -tengah, Aku bilang ini kayak kamu berhenti Weh bubar tidur di tengah jalan Lah terus pihak om Jalan dalam nama Yesus tanpa lampu. Ya. Lah terus ya. jalanannya lihat T P E. Tak tahu. Wes pokoknya tibayang. jalan. Oh, aku bawa katreng, bawa senter. Saya pegangi senter. Jalanannya kan gelap buritan, wong kampung. Selama ada senter, lumayan. Eh, sepuluh menit center putus. Wah, lahir dia om. Kok gelap saya kini jalannya nak itu. Wong sudah jam setengah sebelas. Wah, tak jalan pun, Ibu. Aku bilang, Wih, sekarang gini. Kamu berkata gini. Jalan, terus jalan. Dalam nama Yesus. Yesus itu terang dunia. Dan saya terang dunia. Jalan. Wah, ya Wih, ayo jalan terus. Wah, pasang mata, melemot lotok dulu. saudara tahu? Karena kita percaya, Jalan terus. Tuhan itu luar biasa. Bulannya jatuh. Jadi... Loh, loh, loh, loh saya lihat, oh bulan, bulannya muncul, loh, jadi cari meleri sampai temang go, jam 12 malam, itu tanpa lampu, pakai bulan, Loh sampai di rumah, mesinnya mati keletak, apinya habis keletak, saya bilang, pet, juga mobilnya taruh di luar rumah dan wah nah ini pial, lalu bawa nyurung nyurung siapa? Mau ngah habis, segalanya habis. Esoklah urusan esok. Kalau kita tadi selamat, masuk mobil di luar tak selamat, Kita tinggal turun minyak adalah Yesus yang nyeri malaikatnya seluruh Jakarta. Saudara di dalam kesulitan selalu ada jalan keluar. Amin. Percaya tak? Amin. Tapi kalau di dalam kesulitan lalu kamu sudah tawar hati, apa yang kamu dapatkan? Hah? Kesusahan tidur tengah-tengah, tapi kalau di dalam kesulitan kamu tidak tawar hati, Allah sambut juga jalan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Ada seorang suami istri, anaknya perempuan satu. Anaknya perempuan ini cinta Tuhan luar biasa. Dia cinta Tuhan luar biasa dan dia berdoa untuk ayah bundanya. Tuhan. Aku rindu ayah bundaku ini bertobat. Akhirnya Tuhan bertanya. Kamu rela berkorban segala-galanya untuk ayah bundamu masuk surga? Ya Tuhan. Engkau mengasihi ayah bundamu dan mengasihi aku? Ya Tuhan. Kamu percaya kalau aku tahu jalan yang terbaik bagaimana ayah bundamu bisa bertobat? Percaya Tuhan. Terus? Oke. Okay. Aku akan buka jalan, dan jalan itu aku sudah tetapkan, dan pilih. Dan itu jalan yang terbaik untuk ayah-bundaku masuk turka. Wanak ini kan suka kita, Puji Tuhan. Wah, ya rajin. Biar ya. lihat mamahnya, papanya tambah lama, tambah jauh dari Tuhan. Tambah cari kekayaan, tambah banyak, kayanya bertambah-tambah, malah lupa. Dia bilang gini, Tuhan, aku ini berdoa. Berbulan-bulan sampai tahunan kok tambah lama tambah. Papa enggak berkati kaya-kaya kok malah gini Tuhan. Tuhan bilang, Lo kamu ini percaya kepada Bunda. Bahwa aku sudah tahu jalan yang paling baik. Percaya? Ya. Terus Tuhan ngomong. Sekarang sudah hampir tiba waktunya. Karena Tuhan berkata begitu. Dia punya Alkitab. Alkitabnya ditulisi di belakangnya, di depannya. Papa Mama. Aku mengasihi engkau Dan aku percaya Papa Mama satu kali kelak papah mama dan aku kumpul di surga. Papah, mama rindu untuk kumpul dengan aku bukan. Lalu ditempeli foto, ditanda tangan dari anakmu yang mengasihimu. Nah, Saudara tahu setelah dia nulis itu beberapa hari kemudian dia mencium ayah bundanya, dia bilang sayang, sayang aku sayang papa. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya. Memang anak perempuan satu di SMA kelas tiga. Pulang naik besa, mama, papa tidak sah jemput, suruh naik besa, ditabrak mobil, mati, mati. Ayah bidadarinya belum ber, coba, kecewa. Gerak, ayuh, ayuh lagi. Saudara ni tahu tak rencana dan jalan Tuhan Allah pasti baik. Amin. Kira-kira orang tuanya ini bisa tertutup tak lihat anaknya malah mati. Sedara tahu, dia pada waktu ngumpulin semua barang-barang anaknya, Alkitab ini di atas meja belajar anaknya. Lalu Alkitab ini dibuka oleh bapak ibunya dengan tangisan dengan air mata. Waktu dibaca, dia bertanya, Bukankah Papa Mama ingin berkumpul dengan aku? Papa Mama dia menangis, menangis, menangis. Dia berkata, Ya betul nak, aku mau ingin dan ingin berkumpul dengan kau. Lalu ada suara satu satunya dalam, kau harus percaya Yesus. Tanpa percaya Yesus seperti anakmu, engkau tidak akan berkumpul dengan anakmu di surga. Ayah kudanya hari, hari itu datang mencari kita. Dan dia bertobat, dia berpapis. Dia berkata, aku harus menjadi pengikut Yesus yang setia, seperti anakku. Supaya pada waktunya aku bertemu dengan dia. Jalanmu bukan jalan Tuhan. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Setiakah engkau? Percayakah engkau? Kalau rencana Allahmu itu tidak? Tapi bukan yang kamu lihat, bukan yang kamu dengar. Ucapkan syukur bahwa Allah ini merencanakan yang terbaik. Kita tidak bisa mengerti jalannya Tuhan. Kita tidak bisa mengerti pikirannya Tuhan. Tapi kamu dan saya harus percaya bahwa rencana Allah pasti baik. Biarpun hal itu baik. Tetapi itu jalan yang terbaik untuk engkau dan saya. Hmm? Sebab serman Tuhan sudah berkata. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Percayalah bahawa Allah mahu mengasihi engkau. Dan dia tidak mengidapi seorang pun pembinasan. Waktunya sudah amat singkat. Kita harus rela dibentuk. Jangan hanya memikirkan kayu. Jangan hanya memikirkan apa yang di dunia ini. Tapi pikirkan Yesus. Karena dia mengasihi kau dan saya. Engkau tidak akan dibiarkan terlantar. Kau tidak akan dibiarkan miskin. Tapi Allah tahu jalan yang terbaik untuk engkau dan saya. Makan, kau akan mendapati, karena dia mengasihi kau dan kami. Mari kita berdoa. Tuhan, firmanmu sudah hamba anda... sampaikan. Hamba tahu kau tidak akan menumpuk anak anak-anakmu di tempat ini seperti kami. Jangan kau tahu kekuatan anak-anakmu, Tuhan. Tetapi kami menyadari, bahwa pikiranmu bukan pikiranmu. Tapi hambamu berdoa untuk anak anakku di tempat ini, Bapak. Mulai malam hari ini, ubahkan pikiran, Ubahkan pandangan mereka. Ubahkan iman mereka. dan emas dan buka dan berjalan yang hanya kelihatan sementara yang hasilnya tepat tetapi kena api harus dan musnah kami maaf Tuhan kami merindukan Tuhan hasilnya emas yang murni yang tahan terhadap api ujian yang tahan terhadap tentukan sehingga pada waktunya kita tidak berdua. Tuhan ampuni kami, karena sementara ini kami tidak menyadari bahwa pikiran kami mengumpulkan kayu, mengumpulkan jerami. Semuanya tidak terlambat, ya. Tapi malam hari ini kau dengar yang kekal jangan sampai terlambat terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih terima kasih terima kasih panjang terima kasih mengingatkan mari saudara kembalilah ucap syukur minta ampun Karena sementara ini kami tidak kami gerutu, kami kecewa, kami komplain sama Tuhan. Tuhan, mengapa begini, mengapa begini, Yesus? Pikiranmu bukan pikiran Yesus. Jauh, Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita, Dia mengingatkan kita supaya kita sadar dan kita mengumpulkan permata, dan dan kumpulkan kami dan terima kasih kita berterima kasih kepada eh, sekarang berdoa memimpin musik pian yang kita